Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi di si hari ini Minggu 12 Agustus 2018 dibacakan Ardiansyah Haji Umar kembali bantu pasien sakit jantung asal lokusmame yang berobat di Jakarta Relawan Aceh mulai action kerusakan bangunan di Lombok Utara capai 70% Empat calon haji asal bandai Aceh kecelakaan di Mekah, seorang harus menjalani operasi tulang belakang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 Udarlun Fina Ayunanir, maja putri asal Gampung Blancur, Kecamatan Blangmangat, Loksmawe yang mengalami gangguan jantung dirujuk ke Jakarta untuk menjalani perawatan lanjutan di rumah sakit jantung harapan kita. Putri pasangan Darmawan dan Jubaida ini tiba di Jakarta, kami sore. Informasi terkait Fina Ayunani berobat ke Jakarta diketahui dari H. Sudirman, anggota DPDRI asal AC yang dihubungi oleh keluarga Fina Ayunina tiba di Jakarta. Setelah komunikasi dengan keluarga, ia langsung membantu mencarikan dan membiayai sewa rumah singgah untuk ditempati Vina Yunani dan keluarga selama proses pengobatan. Selanjutnya, H. Sudirman berharap agar Vina dan keluarga dapat fokus menjalani perawatan yang biasanya memakan waktu kurang lebih sekitar sebulan mendatang. Sudirlun Tim Aceh untuk NTB yang berangkat dari Banda Aceh Jumat pagi sudah mulai action di zona bencana dengan fokus tugas sesuai skill masing-masing. Pada hari pertama tiba di Mataram, Ibu Kota Nusa Tenggara Barat, tim beranggotakan 15 orang itu langsung, diberi, langsung dibagi tugas. Sebagian anggota tim bergerak ke rumah sakit provinsi di kota Mataram mengantar bantuan medis, bahkan tim Anastasi langsung bekerja menangani korban bencana. Informasi dari penduduk Mataram, bantuan makanan dan masa panik mencukupi kecuali air bersih. Sementara itu tim bergerak ke Kabupaten Lombok Utara melakukan asesmen medis, kebutuhan pengungsi dan kerusakan dampak gempa. Di Lombok Utara, tim menyalurkan bantuan IDI untuk pengungsi. Juga dilaporkan hingga saat ini belum ada upaya apapun untuk melakukan pemulihan dini karena baik masyarakat maupun aparatur pemerintah masih banyak yang trauma. Sudarlun kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah bus dan taksi terjadi di dekat Masjidil Haram, Mekah, Cuma sekitar pukul 10.30 waktu Arab Saudi. 4 calon haji asal kota Banda Aceh yang merupakan penumpang taksi dilaporkan luka berat. Bahkan seorang jama haji Kloter 1 yang merupakan unsur TPHD MRC Yusuf sempat mengirimkan beberapa foto insiden yang memperlihatkan kondisi korban termasuk bus dan taksi yang terlibat tabrakan. Mengutip informasi yang disampaikan, Kepala Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Dakr Meka Endang Cumali musibah berawal ketika bus nomor 369 yang melaju dari Misfalah ke terminal Ajiat mendadak mati mesin di tengah jalan. Ketika bus tersebut mati mesin dan berhenti mendadak menyebabkan satu bus lain di belakang hilang kendali dan menabrak bus tersebut. Darlun Hurairah pemuda asal Adne Galung Aceh Besar baru saja meraih dua mendali emas dalam kejuaraan dunia Hapkido yang digelar di Seoul 28 hingga 29 Juli 2018. Prestasi yang diraih Hurairah di cabang olahraga bela diri itu tentu membuat masyarakat Aceh Besar dan Provinsi Aceh bertepuk tangan dan bangga. Namun dibalik kabar gembira itu ternyata masih ada kabar duka. Hurairah ternyata sudah putus kuliah. Ia tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan di UIN Araniri Banda Aceh karena kekurangan biaya. Padahal Hurairah memiliki keinginan yang kuat agar bisa melanjutkan pendidikan. Keinginan Hurairah sepertinya akan terwujud. Pemerintah Kabupaten atau Pemkap Aceh Besar menyatakan bersedia memberikan bantuan beasiswa bagi juara dunia Habkido ini. Gubernur Aceh Besar Mawardi Ali mengatakan akan menanggung biaya untuk kelanjutan kuliah Hurairah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sejumlah 1 truk Fuso bernomor polisi BL 8390 AU tergelincir saat melintas di Jalan Nasional Tapaktuan Subul Salam hingga menabrak tiang listrik di Dusun Rikit, Desa Namu Buaya, Subul Salam Sabtu pagi. Junaidi Nawawi warga Subsalam mengaku tidak mengetahui apakah ada korban luka atau lainnya dalam insiden truk menabrak tiang listrik tersebut. Sebab saat ini ia melintas sempat mengecek truk tersebut dan tidak ada sopir ataupun kernet di dalamnya. Mungkin saja awak truk keluar untuk menyelamatkan diri karena takut terkena strum listrik. Sebab menurut Junaidi posisi tiang listrik persis mengenai bodi depan bagian kaca truk. Tak hanya itu yang paling rawan kabel telanjang listrik menjuntai cukup dekat dengan bagian bodi truk. Darlun partai-partai politik yang tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Kerja sudah mengajukan sejumlah kadernya untuk menjadi juru bicara pasangan Jokowi Dodo dan ma'ruf Ma Amin dalam menghadapi pemilihan Presiden 2019. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni mengatakan bakal diadakan pelatihan bagi para jubir tersebut di Jakarta besok. Para jubir akan mendapatkan pembekalan berupa informasi prestasi pemerintahan Jokowi di segala sektor, misalnya keberhasilan ekonomi Jokowi disampaikan data-data spesifik tentang angka kemiskinan angka pengaguran sekaligus janji apa yang akan ditawarkan Pak Jokowi ke depan. Para juru bicara kemudian ditugaskan untuk menyebarkan informasi tersebut kepada halayak melalui berbagai medium. Dari Newsroom Seram Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Minggu 12 Agustus 2018. Berita siang Seram VFM bisa anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa anda akses di situs internet www.seram.com. Follow the Twitter at Seram